Ada satu penyakit nih di dunia ini yang membuat orang menunda-nunda untuk bertobat. Namanya itu Atasweif. Sampai dikatakan oleh seorang nama Atasweif menjunuh di iblis. Menunda-nunda itu nanti, nanti itu termasuk tentaranya iblis. Iblis itu kadang-kala -kadang tidak melarang kita bertobat. Enggak, itu jangan bertobat ya. Itu terus bermasalah. Dia selalu. Mendengungkan di telinga itu tahu telinga antum Kadang-kadang anak dengar tuh suara-suara itu Nanti inti tobat kalau sudah tua Kan masih muda sekarang Inti lihat tuh orang-orang yang menikmati hidupnya Nanti Kalau sudah umur 60 tahun lah makanya katanya orang tuh orang kalau 60 tahun dekat masjid wajar kue semanggu lemah katanya wajar tapi apa umur kita akan sampai seperti dia itu kita nggak tahu dan iblis itu janjiin terus dan dia nanti ketika di neraka ceramah iblis itu pidato dikasih kesempatan untuk ceramah tuh untuk bela diri ya karena kan setiap orang itu selalu menyalahkan iblis ini gara-gara iblis sih iblis nanti di neraka dia tahu dia bakal masuk neraka dia tahu dan dia sudah janji akan cari sebanyaknya pengikut untuk temani dia maka maka dia mengatakan ketika di neraka itu inna allah wa ada kum wa dalham wa watukum wa janjinya allah itu benar Anak asyik janji juga sementri, tapi bohong janji anak. Dia mohon, janji anak, bohong, jangan bohong, betul dia. Fala talumuri walumu anfusaku. Maka jangan mencela anak katanya iblis. Cela diri iblis ini. Karena iblis, Allah sudah ngasih tahu nih. Allah itu membongkar rahasia iblis. Iblis ketika dia diberi waktu sampai hari kiamat untuk hidup. Dia sudah mengatakan kepada aku, "Wahai Allah, aku akan sesatkan semua manus Semuanya pun sesat." Itu iblis ngomong itu. Dan Allah ngasih tahu kita, "Innas syaitana lakum aduul, fattakhidhuuhu Syaitan itu musuh ya, musuh Kata Allah. Ketahui syaitan itu musuh, jadikan dia musuh. Karena banyak dari kita yang tahu syaitan itu musuh, tapi dijadikan sohib. Iya tahu musuh maka Allah katakan yang... fatah hidu adua jadikan dia itu musuh maka hati hati kalau kita dengar suara suara bisikan nanti nanti sekarang belum waktunya <laughs> ini bukan Nah bukan mati lampu alhamdulillah maka ingat setan itu terkadang menyuruh kita bertobat, menyuruh kita tobat. tapi nanti ini sampai kapan dia berbuat dosa, nanti kalau tua berusaha untuk bertobat kita kan iya, ya betul ya, ya nantilah anak-anak tua maka para jamaah Yahya bin Mu'al dari ulama sallallahu mengatakan aladhi hajab al-nas al-in taubat tulul amanah yang membuat orang itu tertutup dari tobat itu panjangnya angan-angan dia, panjangnya cita-cita dia, khayalan dia.